Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'zhiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudzil falahadiyalah amma ba'd Rabbi syirahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqadatan lisani yafkahu qawli amin Rabbal alamin Pemirsa senang Rasanya bisa jumpa lagi di akhir pekan hari Sabtu ini, tanggal 19 Maret tahun 2011. Dan kita semua tentu berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehatnya kepada kita semua dan juga karunia lainnya kepada kita semua. Tetapi jangan lupa ketika kita sudah meminta karena kita wajib mensyukurinya. Semoga insya Allah jika kita awali dengan rasa syukur, rasanya kehidupan kini akan menjadi mudah dan berkah. Salawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan Nabi Pilihan Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga para sahabat juga Insya Allah kita umatnya yang senantiasa setia mengikuti ajaran beliau. Nah pemirsa jumpa bersama kami dalam program dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI yang hari ini kita membahas tentang masalah keluarga sakinah peran orang tua dalam hal ini adalah suami istri ataupun ayah dan ibu ini sangatlah penting dalam pembentukan keluarga sakinah karena biar bagaimanapun anak akan mencontoh bagaimana sikap dan karakter dari kedua orang tuanya. Bersama kami hadir narasumber dari Kementerian Agama, beliau adalah Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, Bapak Dr. Andas Haji Nandi Natsabandie. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehari. Sudah lama ya, enggak tepang kalau kata bahasa Sunda gitu ya Insya Allah, insya Allah. Dan bersama kami juga di sini ada ibu-ibu dari jamaah Majelis Taklim Al-Iman Harapan Baru Bekasi, pimpinan Ibu Hajah Istiqomah Assalamualaikum Ibu Apa kabar Ibu sehat? Kalau pimpinannya Ibu Hajah Istiqomah, insya Allah Majelis Ta'limin juga Istiqomah nih Amin, insya Allah dan juga bersama kita ada rekan-rekan dari grup Gambus Azhahra, beralamatkan di Cibubur, Jakarta Timur, pimpinan Bapak Haji Junaidi Esot. Assalamualaikum. Bagaimana sehat semua? Kemarin kita bahas juga keluarga sakinah tapi lebih kepada pemerintah ya, sekarang lebih kepada orang tua. Jadi ini pembekalan. Suscatinlah buat rekan-rekan muda yang belum menikah ini kan. <laughs> Baik. Pemirsa, dimanapun Anda, kami mengundang Anda untuk bisa berinteraksi secara langsung di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta. Silahkan ke 021 574 -3478. Baik Ustadz, keluarga Sakinah. Ya, Sakinah itu kan harapan siapapun yang berkeluarga ataupun yang hendak berkeluarga. Nah, ini mungkin kita lebih banyak mengupas ya Ustadz. Bagaimana sesungguhnya peran dan tanggung jawab dari kedua orang tua Yang ada dalam sebuah keluarga terhadap masa depan anak-anaknya Kemudian juga doa yang selalu dipanjatkan ingin jadi Apakah hanya sekedar doa saja tanpa ada semacam satu usaha dari anggota keluarga yang ada Silahkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wala wa alihi wasohbihi wa, wa man tabi'ahuda hum ba'du. Ba Para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja uh, Anda berada dan juga Mbak Lili di studio, ibu-ibu dari Majlis Taklim Al-Iman, Bu ya? Di mana itu Masjid Al-Iman itu? Di Harapan Baru, ya. Tapi kalau imannya? Ya. Al-Iman Harapan Baru Bekasi Bu ya Juga adik-adik dari Gambus Az-Zahra Az-Zahra Az dari, Beka, dari Cibubur. Cibubur ya Tetangga sama ya. Bekasi Ya dekatlah Cibubur dengan Bekasi ya. Pagi ini Balili saya sangat gembira sekali Dapat bersilaturahim dengan ibu-ibu Ya adik-adik studio dan juga para pemirsa TV RI Hmm bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat. Ya. Nah, masyarakat itu nanti unit terkecil dari bangsa dan negara. Jadi kalau keluarga ini baik, tiap-tiap keluarga itu bagus, nanti masyarakat akan bagus, ya. Kemudian bangsa dan negara juga akan baik, akan tertib, aman. Nah, biasanya. Kalau kita menikahkan anak kita, ya, atau ada pernikahan, ya, itu suka dinasehatkan kepada pengantin, ya, bahkan nanti akan menjadi suatu keharusan. Sebelum nikah itu nanti harus ada namanya suscatin, kursus calon pengantin, ya, dikasih sertifikat, ya. Ini nanti akan ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal hmm. di binaan masyarakat Islam. Ya, Sebab kita perlihatin tahun 2010 itu, ya, yang cerai itu sampai mencapai 200 ribu orang. 10 dari angka pernikahan ya? Ya, 10 persen dari angka pernikahan jadi banyak sekali, Bu. Adapun sebabnya macam-macam, ya. Ya macam-macam lah, itulah makanya pentingnya pada pagi ini para pemirsa setelah sholat subuh ya Berada di hadapan TV-nya masing-masing ya Bagaimana ini jangan sampai keluarga itu rapuh seperti itu Sebab ab gadul halal ilallah ya Jadi jangan perkara ya, kalau perkara nanti wah Islam banyak perkara ya Jadi, jadi urusan ya, urusan Islam banyak urusan uh -uh. Ya artinya Ya artinya, larinya ke perkara-perkara juga ya. Jadi sesuatu lah Sesuatu yang halal mm -hmm. Tapi sangat dibenci oleh Allah Yaitu tolak Cerai ya. Sehingga kalau terjadi penceraian itu angkas itu goyang oh, ya. Saking-saking Dahsatnya itu Allah. Ya Maka nikah itu disebut Misakon golido Artinya misakon golido itu Suatu perjadian agung jadi satu perjanjian yang sakal, jangan main-main lah dengan pernikahan perjanjian itu. Ya. Maka ke depan ya bagi umat Islam itu harus dikursus dulu. Kalau sekarang kan mau nikah itu hanya dikasih nasihat perkawinan, ya nasihat pernikahan. Itu pun sebentar karena mau sungkeman, mau itu kan kita jangan lama-lama ya, lima menit, menit aja, apa yang Kami, masuk lima nah, menit. Nah itu makanya rapuh. Sekarang harus dikursus dulu. Ya. Jadi dan baru sertifikat baru penghulu itu mencatat pernikahannya. Betul. Ya, baru penghulu mencatat. Jadi jangan dilakukan dulu pernikahan sebelum ada sertifikat. Mm -hmm. Nah. Itu pada tiap-tiap mm -hmm. pernikahan sudah dinasihatkan dengan mengambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa An berapa, Bu? 19. Nah, ini mohon maaf Bali, sengaja ibu-ibu mm -hmm. saya ajak ngomong, ya sebab kalau tidak diajak ngomong khawatir mereka ngantuk. Ya, ya. Karena bangunnya jam berapa Bu tadi? Jam 2. Uh, jam 2 ya. Tahajud ya ya. jam 2. Tapi saya kagum walaupun bangunnya malam-malam tapi cantik-cantik Bu miliknya ya. Itu harus namanya, ya Bu ya. Apa namanya uh, apa segar gitu ya, ya. segar dan uh, jadi beauty fresh and beauty. Nah, saya lihat fresh and beauty ya. Jadi ibu-ibu bukan fresh, fresh. Ya, boleh 8 aja lah. Karena orang Sunda ini, Bu. Kami suka ngomong kayak Jadi artinya segar dan cantik-cantik ya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan iman, ya. Karena memang majelis taklimnya juga al-iman. Itu suka di dalam Al-Qur'an surat an hijr 11 Coba, ibu-ibu ada yang hafal enggak? Yang hafal boleh pulang duluan. Ayo. Ada ada yang apa Surat tanda Islam 19 dek <tuh> wa shuru hunabil makruh nah ini ya pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf ya makruh itu artinya dikenal baik umum umum baik dikenal oleh ya, masyarakat dengan cara yang baik ya nah. jadi ini pertama untuk membangun keluarga yang sakinah itu pertama suami dulu karena suami sebagai kepala keluarga ibu juga kepala kepala rumah tangga jadi uh, ada namanya mainstreaming gender jadi uh, apa keseimbangan harus utama gender jadi ibu juga kepala ya karena yang membagi-bagi kalau misalnya ayam motong ayam itu dibagi-bagi ini dadanya buat papa ya ini buat si dede ini buat si dedi ini buat si dodo buat si duduk diatur ya nah ibu itu kepala ya ibu juga kepala kepala apa kepala rumah, rumah tangga, tangga. Pertama, yang harus baik itu adalah suami suami Karena sebagai kepala apa? Kepala keluarga Jangan ya, tuh? Kepala keluarga ya, ya. Ha -ha. wa Wa'asyiruhun nabil ma'ruf Pergawilah istimu dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Apa itu? Isinya tiga Isinya berapa bu? Ya. Ha -ha. Apa itu wa wa'asyiruhun nabil ma'ruf? Yang pertama, kaulun bil ma'ruf Kaulun bil ma'ruf Kaulun bil maruf itu ucapan yang baik. Jadi sebagai suami itu kalau bicara sama istri hendaklah bicara yang baik, yang sopan, yang santun itu. Ya, jadi jangan baik dulu ketika masih pacaran. Oh, masih pacaran mah baik, ya. Istri jatoh saja ngomongnya bukan jatoh, tatoh bu. Tatoh ya neng, tatoh do sakit jadi tatit, tatit gak neng, tatit gak, hmm, ya tapi kalau sudah berkeluarga sudah lama sudah punya anak dua tiga malah jalan itu suami di depan, <tuk> ya. istri di belakang, ya. pak tunggu aja tuh pak, ya ubah aja kamu gimana? <tuk> nih, kalau dulu jatoh saja disebut tato bu, ditanya berulang-ulang tatit gak, tatit, <tuk> kalau sekarang sekali jadi singadu, pak jatoh pindahkan matanya ke kaki ke Nah, ini sebagai suami itu harus bicara yang baik. Ketika suami ditelepon oleh istri dari rumah, biasanya suami ngomongnya singkat-singkat kalau sama istri sendiri. Iya, tidak sudah belum. sempat aja. Iya, pengalaman. Pak, bagaimana, Pak? Lisung sudah dibayar, Pak? Udah, udah, udah itulah kata udah. Pak, telepon sudah bayar belum? Belum sempat, belum. Iya. Iya iyalah katanya. Tidak, tidak. gitu. Jadi kalau ditelepon oleh istrinya sendiri, jawabnya cuma empat. Iya, singkat, tidak, sudah, Bek. Belum. Tapi kalau ditelepon oleh istri orang, baru bagus. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Nanti kami akan bicarakan dengan Pak Direktur, pokoknya Ibu duduk manis aja. pokoknya kami, kalau sama orang lain, bagus. Tapi sama istri sendiri, singkat. Padahal. Padahal, menurut Rasul, begini, ya. Khairukum. Man khairukum li ahlihi hmm. wa ana khairukum li ahli sebaik baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya hmm. dan aku pun adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku hmm. Jadi Rasulullah itu sopan kalau manggil istri itu sampai di dalam sebuah hadis ketika Siti Aisyah itu dipanggil ya humairah taali Wahai Mawar Merah, kemari saya. Coba ibu-ibu yang ada di studio Atau hadirin yang para pemirsa Sudah pernah belum dipanggil oleh suami Mawar Merah Atau ibu Mawar Hijau kerana hidungnya hijau apa? Kerudungnya. Kerudungnya Hidung apa kerudung? Kerudung Oh bukan hidung Kerudung ya Wahai Mawar Hijau gitu. Kita itu kadang-kadang manggil istri itu Eh coba ibunya anak sini katanya Enak aja emangnya perempuan tuh pabrik anak. Ya. Jadi para pemirsa televisi khususnya bapak-bapak ya, ini adik-adik nanti ya, kalau punya istri harus sayang sama istri. inget ya. Ini khusus harus sayang sama istri. Sebab istri kita juga sayang sama para suami. Kalau istri kita enggak sayang sama suami, tuh suami-suami itu -suami udah lama mati, Bu. Udah lama diracun sama Ibu. Gampang, Bu. Kalau istri mau bunuh suami gampang. Racun aja pagi-pagi tuh pakai racun tumila, racun beris ya. Mrin. Ah, kasih aja air teh, cecep-cecep, dipaminumpamin. kelepak lepek, lepek, ya. Dipateni, bahasa Jawanya apa? Dipateni. Dipateni wis dipateni baik Nah, ya. itu. Jadi gitu, jadi gampang kalau ibu-ibu mau uh, membunuh suami, ya. Oleh sebab itu Bapa-bapa harus sayang sama istri. Harus sayang bapak. Kalau belum mati istri kita jangan dikubur dulu. Ya. Ditanyakan kan lu ini benar-benar sudah meninggal atau belum, ya. Jadi jangan baru eh nge... ah, langsung dikubur. Jangan karena mau nikah lagi misalnya ya, jangan. Jangan samakan dia dengan yang lain. Yang lain. Nah, ya, itu. Jangan jangan samakan dia dengan yang, yang lain. Dia istri kita. Jadi Rasulullah tuh manja sama istri. Kalau sore sore bu istri itu dipandang ya, dilihat, ya. Maka kehidupan Rasulullah itu dibagi tiga. Bagi tiga ya. Iya dibagi tiga. Iya. No, ya, itu tiga ya. Oh, iya. Ya, Jadi sepertiga tuh Rasulullah itu buat beribadah pada Allah. Ya. Jadi kalau Rasulullah sudah beribadah pada Allah, jangan tanya bu. Ya, jangan tanya. Ya artinya sholatnya lama sampai kakinya aja bengkak-bengkak. Hmm, suami juga pernah suami kita bengkak dulu tapi main bola. <laughs> <laughs> main bolanya mendingan pakai itu bu, pakai bola blitter, dipakai jeruk ya dulu di kampung itu, ya. keras jadi sakit pastinya. <laughs> nah jadi, Rasulullah sepertiganya itu untuk keluarga, ya, ya untuk keluarga. keluarga. Jadi ya. melayani keluarga dengan baik, sopan, santun, ya. Nah. Ya. Kemudian seperti kali buat umat, ya. Jadi Rasulullah itu adalah seorang Rasul yang paling sayang sama umatnya, sampai mau meninggalnya saja umat di umati umati ya. Lain dengan orang-orang barat, ya. Orang barat itu dulu ada Napoleon namanya bu, Napoleon punya pacar namanya si Kevin. Siapa nama pacarnya? Kevin. Jadi mau mati aja gini, bu. Kevin. Kevin, Kevin, I love you. Plus ada yang mati. <laughs> nah, tapi rasulullah itu dia sama Umar. Ya. Yang diingatkan rasulullah itu solat, as-solat, as-solat, as-solat. As As ya, diingatkan solat. Karena membangun rumah tangga yang sakinah itu adalah hmm. kuncinya pada solat. Iya, Mak ya. Usmanandi kita jeda dulu. Nanti kita balik lagi. Tadi baru, baru satu, ber satu. Kalau ya. dua lagi, Pemirsa, kami akan kembali selepas yang berikut ini tetap bersama kami dalam program dakwah Agama Islam. Pemirsa, anda sedang menyaksikan acara dakwah agama Islam kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI dan kami selalu mengundang anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 5743476 atau bisa juga ke kosong 215743478. Yang hari ini bahasan kita adalah tentang masalah keluarga Sakinah bersama narasumber kita Bapak Dr. Andas Haji Nandi Naksabandi MA dan di sini juga ada ibu dari Majelis Taklim Al Iman harapan baru Bekasi dan juga grup Gambus dari Cibubur. Ustaz tadi ada e, baru satu ya bahwa ya. dalam surah An-Nisa disebutkan wa'ashiruhunna bil-ma'ruf bil-ma'rufnya ini ada tiga katanya dalam ya tafsirannya uh, tafsirannya dalam kehidupan berkeluarga untuk meminah yang sakinah yaitu yang pertama kaulun bil-ma'ruf ucapan ya. yang baik antara suami dan istri kemudian yang kedua apa nih Ustaz? baru satu nah, itu yang pertama tadi kaulun bil-ma'ruf hmm. yang kedua nafakotun bil-ma'ruf hmm. ya. Tadi masih ada yang terlewat ya. pada ucapan yang baik itu. Jadi suami itu harus santun sama istri. Hmm. Harus santun. Hmm. Jadi jangan main bentar kasar, karena perempuan itu halus ya. Jadi tidak mau diajak kasar, tidak mau diajak. Ya. Sebab kalau ibu-ibu khususnya para istri tergantung suaminya. Hmm. Kalau suaminya baik, itu insya Allah akan baik. Hmm. Ya. Itu. Kalau suam kalau suami sopan, ya istri pun akan segan. Hmm. Nah gitu kan? Iya jadi jangan sampai istri masak keasinan, jangan langsung ditemra gitu bela. Eh, kurang ngajar ini masak asin begini. Kayak sapi aja. Emang gue sakit. Mm -hmm. Istri itu sakit. Mm -hmm. Makanya coba lihat, Kalau bapak-bapak makan, istri itu melihat aja. Tapi kalau lahap, senang karena? karena dinikmati. Betul. Jadi suami yang bijaksana, kalau istri sekali waktu masak asin, jangan langsung dibilang asin. Mm -hmm. Tanya istri kita baik-baik. Ma, mohon maaf, Ma, ini garam ini mantep banget nih. <SILENCIO> itu, belinya dimana, ma? di mana, Mah? Di warung sebelah Pak Imam kenapa? Besok-besok mah jangan beli garam di situ. Garam di situ asin. <SILENCIO> ya. Jadi istri kita besok ke itu namanya mendidih, ya, mendidih tapi tanpa meninggung. Dengan makruf uh -uh. ya, betul. Sampai Rasulullah itu kalau diberi air, Bu, oleh suaminya, eh, oleh istrinya kalau panas si pegalin, enggak. enggak langsung ditiup- tiup, ya karena khawatir tersinggung. istri tersinggung karena memberikan air kepada suami terlalu panas, begitu. Hmm. Coba suami kita kasih air yang panas, apa ngomongnya, bu enggak ada lebih panas dari ini, ini terus. Nah, Jadi ini bu untuk membangun keluarga sakit itu suami harus baik dulu, santun ya, namanya kaulun bil ma'aruf. Hmm. Yang kedua adalah nafaqotun bil makruh. Nafaqotunnya memberi nafkah, ya. memberi makan, memberi sandang pangan dengan cara yang baik hmm. dari barang-barang yang halal gitu ya. Jangan halal haram hantem. Hmm. Nah. Jadi suami ojo meneng baik. Apa itu ojo meneng baik? Ular cacing waeh. Uh -uh, jangan diem saja, harus, harus. berusaha. Rizki itu sudah ada, sudah ada. tinggal kita kejar, ya. Wamindabatin pilardi ilah alallahi rizkuha. Tidak ada binatang yang melata kecuali kami beri rizki. Apalagi bagi suami itu, rizki istri, rizki anak tu dititipi nama suami. Tapi suami harus Ngajar. kejar, dikejar, ya. Cacing juga tu di dalam tanah itu tidak diam tapi melata, maka tidak ada binatang yang melata, yang bergerak harokah barokah ya? hmm. kalau kita bergerak nah, itu akan barokah, maka ada nasihat dari Imam Syafi'i itu sapir tajid iwadon amman tuparikuhu nah, ya? sapir tajid iwadon amman tuparikuhu berjalanlah kamu ya. pasti kamu akan mendapatkan teman apa yang kamu tinggalkan, misalnya kita dari kampung kita pergi, ya. kita kenal di kampung dengan si ini si as, si b, nanti juga akan ada teman Artinya mendorong supaya orang tu bekerja, bekerja, cari duit, cari uang itu adalah bagian yang tidak terpisahkan mm -hmm. dalam hal ibadah, karena kita khususnya laki-laki diberi amanah oleh Allah istri dan anaknya itu harus diberi nafkah, hmm. nafkah itu belanja, tapi dengan cara yang baik, baik ya. ya. Jadi jangan halal haram hantu. Jadi jangan begini, istri banding tulang cari hmm. duit, istri itu berangkat pagi pulang sore, ya. Sekarang kan guru-guru, ada yang itu ya? ya. Balapan dengan matahari, hmm. matahari belum terbit jalan. dia sudah jalan, hmm. matahari sudah masuk dia belum, belum pulang, pulang, belum pulang. Sementara suami main gaple aja. Ya, mm -hmm. mengapa? Ada juga yang ngojek Mereka. tapi ngojeknya bukan untuk istrinya, untuk malah dipakai saweran. Ia. Na ya? Nah, bilah. Nah, naul bilah, imin. Balik. Ya. Ya. Berkah itu ya? Ya. Nah. Jadi gitu balik. Yang kedua adalah hmm. nafakotun bilmaarub hendaklah hmm. para suami memberi nafakoh kepada anak dengan cara yang baik, dengan Betul. cara yang halal. Karena dari makanan yang halal itu akan membawa efek psikologis pada keluarga. Ya. Nah, hmm. itu ya. Baik sudah ada pemirsa yang bergabung sekalipun baru dua tinggal ya. satu lagi tetapi kita terima dulu ya pak Ustad Salamualaikum Waalaikumsalam Ibu Haja yang dirahmati Allah Amin InsyaAllah sama-sama Pak Haji Yori silakan ya saya mau tanya dengan Bapak Ustad Mandi ya Bapak Ustad yang saya kagumi saya terkikikikikin <laughs> silakan Pak Haji jadi tidak akan mungkin itu Orang cerai itu tidak akan ada ceritanya Kalau salah satu itu uh, uh, Sampai mereka salah satunya itu Atau kedua-duanya Tidak uh, uh, uh, sejalan dengan akidah syariah dan moral Islam Atau ahlakul karimah Islam Jadi kalau suami istri Dua-duanya memegang akidah syariah dan moral Islam itu tidak ada ceritanya itu Untuk ya. cerai Jadi kalau sampai cerai Itu harusnya introspeksi mm -hmm. Jadi kalau pertama suaminya Kalau upamanya suaminya melihat Ada yang kurang dari tiga hal itu Ada introspeksi mm -hmm. Tapi kalau upamanya istrinya Udah tidak sejalan dengan tiga hal itu Dan tidak bisa diarahkan juga Ya, ya kita mendingan cari yang lain Yang lebih baik kan oh. Jadi syukur-syukur dapat yang lebih cantik <laughs> Tapi kalau upamanya dia bisa diarahkan, berilah waktu untuk sesuai dengan akhidah, syariat dan ahlakul karimah. Sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Yori. Yang terakhir itu putus asanya enak benar buat lagi-lagi. <laughs> udah cari yang lain, yang lebih cantik. Aduh, Terima kasih Pak Haji Yori, di belakangnya kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Bapak Hatiwi, bocah negara seorang Banten. Pak Hatiwi dari Banten, Aduh. silakan Pak Hatiwi. Assalamualaikum Bapak Usten. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ini tema. Jadi ini tadi yang dinamakan uh, keluarga vaksinah gitu ya. Untuk menuju keluarga vaksinah itu tentu ada pengertian di antara kedua antara suami dengan istri. gitu. Nah sekarang ini karena melihat perempuan itu rupa-rupanya ingin mencari jadi diri yang namanya kesamaan gender gitu. Supaya sama dengan laki-laki hingga bahkan ingin melebihi dari laki-laki. Nah ini apakah memang sudah dibenarkan gitu untuk menurut agama Islam Karena memang perempuan itu adalah sebenarnya bukan artinya di di bawah laki-laki, tapi laki-laki itu pemimpin daripada perempuan. Ya. Nah, ini kita eh, terima kasih alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hati B kami silakan. Assalamualaikum. Iya. Sama ibu Siti Hawa ya? Iya. Dari mana ibu Siti Hawa? Haula? H A U L A H -A -U -L -A. H-A-U-L-A H-A-U-L-A h ya, ya. ya, Baik silahkan Ibu Ini mau nanya Pak sama Pak Ustadz tuh Ini saya kan istrinya Pak Haji Tukapeno ya. Nah terus ini bagaimana ya Pak ya jalan keluarnya Suami saya itu ibadahnya Kayaknya berat banget Pak Ibadah yang apa Bu? Tolat gitu? Tolat 5 waktu Oh gitu ya mm -mm. dia solat 5 waktu aja dia berat gitu Nah gimana cara saya mm, cara mm, Supaya dia gampang Supaya dia Olat. gak tersinggung hmm. gitu Oke okay. Makanya kalau saya tegur kadang-kadang dia mm, marah gitu oh. Baik Jadi saya mm, jalan keluarnya Bagaimana solusinya supaya Supaya dia gak tersinggung gitu iya baik ibu sejak berumah tangga demikian atau baru-baru saja udah lama udah udah, udah dua tahun, ya Allah mm -hmm. baik baik ibu terima kasih yeah. ibu Siti Haulah yeah, terima kasih ya Insya Allah bisa dijawab ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini juga mungkin mewakili dari uh, yang lain ya kadang-kadang juga ada yang seperti ini sehingga bingung untuk menghadapi suami yang sulit sekali beribadah ada ibu silahkan dari Aliman yang mau bertanya silahkan iya speakernya di mana Oh di belakang ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh kepada Ustaz hmm. saya mau bertanya. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Hajjah Wita ya. dari Majelis Taklim Al Iman. Iya, silakan, silakan. Ini Pak Ustaz. Apa yang dinamakan keluarga sakinah? Hmm. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan Keluarga Sakinah terima kasih kepada Pak Ustad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustad. Pak Haji Yori ditebet. Ya. Kalau akidahnya sama satu sama lain hmm. antara suami istri maka insya Allah kata cerai akan jauh. Yes. Tapi jika terjadi juga maka keduanya saling introspeksi. Oleh Silah. sebab itu, hmm. ya. Oleh sebab itu atau OKI OKI OK itu oleh karena itu nah, OKI Kalau oleh, oleh karena sebab itu, itu Osi Osi oleh sebab <laughs> itu sebelum melangsungkan pernikahan itu kan ada namanya khitbah ya meminang melamar ya ya melamar sebelum meminang itu kan ada namanya mencari calon dulu ya hmm. jadi bibitnya bebetnya bobotnya, bobotnya. Ya, ya jadi Rasulullah SAW bersabda ya jadi Sesungguhnya pasangan itu hmm. ya, Pasangan itu Atau calon istri itu dilihat dulu Siapa eh, Bagaimana Kecantikannya Bagaimana kekayaannya Bagaimana turunannya Juga bagaimana akidahnya Akhlak dan syariah tadi Jadi agamanya atau tersimpul dalam akhlak hmm. ya. Maka kata Nabi hmm. Parbidatidin Taribatidat Taribatidat hmm utamakan agamanya nanti kamu akan berkah ya, uh -huh. Maka jangan jangan sembarangan mencari calon istri. Uh -huh. Ya, jangan ketemunya ketika dugem ya. Uh -huh. Dugem enggak Pak Bu? Dunia gemerlapan, uh -huh. jam 2 malam. Uh -huh. Ya, jam 2 malam itu pun lagi teler dia. Uh -huh. Ya. Nah. Jadi itu makanya bibit bebet bobot itu penting ya. Maka dahulukan Ya, kita juga begitu suami itu jangan asal wajahnya orang saja tapi dilihat akhlaknya ah kalau dilihat akhlaknya ini insyaallah akan membangun keluarga yang uh, ya. sakinah itu yaitu dari Haji Yordi setuju saya nah kalau istri enggak bisa dibilangin kata Haji Yordi ya mendingan cari aja deh, yang lain deh oh jangan begitu hmm. nanti makanya ada yang ketiga nanti hmm. setelah kaulun bil ma'ruf ya Napa kotun bil ma'ruf ada tarbiatun bil ma'ruf Oh ada pendidikannya hmm, ya. Jadi suami itu wajib mendidik, ya, hmm. mengajar, mengarahkan, hmm. mengayomi, membimbing, gitu. Hmm. Nah, jadi kalau e, Isi itu suami bisa ngaji, ya diajarin. Hmm. Ya. Jangan suami ditanya malah nggak bisa jawab. Hmm. Sekarang itu balik terbalik balik ini. Hmm. Yang kajin ngaji itu ibu ibu. Ibu ibu betul. Ibu ibu ya, malah bapak bapak malas. Ibu-ibu tu belajar fikih, belajar tauhid, belajar tahsinul Quran. Bagaimana? Cara... Betul, betul. Eh suami nonton bola di tipe. Ah ah. Nonton bola ya. Nah, ketika istri lupa, ma, eh pak, tadi saya belajar Tajwid dengan pak Ustad. Apa sih pak? Ini pak hukumnya nun mati ketemu hamjah. Tuh, kan, suami kan ngaji. Ditanya suami apa hukumnya? Nun mati ketemu Hamzah. Apa jawabnya? Begini, Ma. Sekarang ini banyak isu. Kita jangan percaya dulu itu Nun itu benar-benar mati Apa sekedar pingsan. Ah, Bapak kok ditanya, kok Bapak malah bercanda, Pak. Iya, Bu. Kan kalau menurut saya ini suatu hal yang enggak mungkin. Kan Nunnya sudah mati. Buat apa nyamper-nyamperin Hamzah? Pasti Hamzahnya juga ngabur. Ini karena suami tidak ngaji, ya maka jangan langsung begitu, kewajiban suami itu mendidik, memberi contoh, ya itu, oh gak enak cowok, nah itu itu tidak salah, ya, jadi makanya dari mulai mencari jodoh itulah harus matang-matang, karena ini bukan untuk cari dua hari, perencanaan dulu ya, adun, ya. Uh, uh, perencanaan yang matang, ya pelaksanaan yang bagus hmm. dan kontrol yang hmm. kuat gitu Berarti ya kemudian nah, oh, pakatibi dari banten pakatibi dari Atau banten, dari gender, banten. Gender, ya kita itu diciptakan berbeda justru dengan perbedaan itu ada satu jadi, kalau laki-laki sama dengan perempuan ya hmm. tentu bentuknya juga beda tubuhnya beda ya kekuatannya juga kekuatannya berbeda. juga beda hmm. ya nah, jadi Laki-laki itu -laki bisa naik kelapa apalagi di Banten tuh Pak TV ya. Kalau perempuan suruh naik kelapa coba susah mm -mm. ya. Nah. Kelapa. Uh -uh, kelapa. Kalau naik kelapa. Naik kelapa pohon kelapanya. Pohon kelapa. Uh -uh. Iya. <laughs> ya naik pohon kelapa ibu-ibu naik pohon kelapa. Ibu-ibu alun bawa apa nyari ikan oh, di, di laut. Nah, nah. Jadi ada ada memang perbuat per apa, apa yang berbeda-beda. Tapi ini dalam rangka penghormatan. Jadi bukan untuk dibeda-bedakan. Bukan berarti sama sederajat, tapi keseimbangan kali ya. ya saling melengkapi maksud saling seperti melengkapi. itu. Ya? Karena hmm. ada yang tidak bisa dilakukan bapak-bapak. Betul. Ada juga yang tidak bisa dilakukan ibu-ibu. Betul. Bapak-bapak itu hamil enggak bisa. Ibu-ibu coba. hamil ibu-ibu bisa kan? Iya. Ya. <laughs> coba bapak-bapak suruh bawa kelapa di sini diikat kelapa. Sembilan bulan bawa kelapa ke mana-mana. Kelapa saja. Ya. Bapak-bapak itu bisu aja repot, Bu. Bisu. Ibu-ibu cuma sembilan bulan ngandung ya. Tidur telentang kayak tumbukan pasir, tengkurap takut meledak. Ya. Ini salah. Kadang-kadang kepala belum nyampe, perut udah mentok. Anda ini Nabi sadar Bapak-bapak ya. Nah, jadi kalau misalnya bayi nangis, dekatkan aja sama dada ibu-ibu. Langguhkan. Ya. Karena ibu itu punya sentuhan bioritmik, sentuhan kasih sayang, kelembutan. Jadi kalau ada bayi nangis, dekatkan sama dada ibu. Diam ya. Hmm. Coba dekatkan sama Bapak-bapak. Anak tuh lihat-lihat. Ah, lihat jadi kalau ibu-ibu itu dekatkan aja bayi itu, ya. Diam. Begitu pula bayi-bayi yang sudah kumisan, ya. Dekat kan masih ada ibu Cici Nggak nah, heb-heb Nggak ha -ha. heb-heb Bahasa Pak Htb ini Nggak heb-heb Alanya diem hmm. ya. Nah itu Pak Htb ya Kemudian Ibu Siti Haulah Nah ini mem membimbing suami Untuk ah. uang itu Jadi harus cari momentum ya Mengajak orang itu Jangan sekali nah, Jadi hmm. harus continue Dan dicari mana-mana yang eh, Ketika suami itu senang nah, Masukan, pendidikan Banyak caranya jadi misalnya ketika jalan keluar kota Ya, ketika jalan keluar kota Berhenti di satu mesin, Pak, kita sholat dulu Nah, itu kan, hmm. ingatkan Atau pada waktu-waktu Sedang senang-senangnya, ada Ini mohon maaf ya, ada cerita kemarin Ada seorang ibu Pergi haji, suaminya enggak Bawa ini ya ATM, tapi hati-hati Menggunakan ATM ini, kata Si suami Mami. Ketika di Mekah melihat itu ada yang jual emas jual si ibu main, main gesek aja tuh ATM ya, ATM itu nah pas pulang takut dimarahin mm -hmm. takut dimarahin nih gimana ngomongnya mm, uang ya, habis nah. ya. jadi si ibu itu mandi sudah mandi berhias ya kemudian waktu tidur dengan suami ya waktu tidur dengan suami nah, suami itu karena istri kan nggak pulang haji lama ngebet mm -hmm. ketemu tuh kan kangen tuh ya, mm -hmm. ya. Waktu kangen-kangen gitu suami sini ngomong pa, mama banyak mengeluarkan uang dari ATM itu, saking manjanya itu suami bukan ngomong biarin, acun mah acun, <laughs> artinya acun saking manjanya itu biarin bu biarin, tapi saking manja jadi acun. <laughs> Acun mah acun, <tid> nah itulah. Padahal kalau disampaikan waktu datang-datang atau waktu marah, kenapa ini uang nggak susun? Tapi ketika menyampaikannya ke juga, ya. lagi senang-senang tuh suami, malah biarin pun jadi acun. Pun. <tid> Sekali lagi ya acun, <tid> acun mah acun. <tid> nah itu, ya. <tid> jadi iya. begitu ya. Jadi ngajak suami itu jangan ketika di mana ketika sedang senang Ayah kita sholat dulu pak. Nah jadi lagi kita senang-senang itu insyaallah lama-lama jadi biasa. tapi harus terus penuh. Sabar, ya, sabar, sabar ya, sabar, sabar hmm. ya. sabar nah, ya. padahal kan suami itu adalah imam seharusnya. Ya. ya. juga diberi contoh oleh istrinya pak ini jam berapa ya pak. Nah, jadi harus mengatur terus. Hmm. oh ini waktu sholat ya. Hmm. Nah, jadi supaya harus ada pengajian diajak. kan hmm. banyak pengajian-pengajian ya ada di masjid ini, masjid ini ya. Nah, diajak suami itu. apa? ya ada pengajian ada peringatan Maulid di Al Iman diajak bu ya begitu mbak Lili. Kalau ya. istri kesal dengan sikap suami yang seperti itu, kira-kira wajar nggak Ustaz? Ya sabar, ya jadi jangan sulit kesel, sabar. Medangkel gitu, ya, medangkel gitu. Ya. ya boleh tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mm -hmm. ya pendem aja dalam hati. Betul. Ya. Tapi kita juga harus cari hiburan yang lain lah ya jadi jangan jadi kayak ngomong anak-anak ya kalau begitu ya, ya, ya. <laughs> dan kemudian ibu hajah wita ibu hajah wita ya dari majelis keluarga Aliman. sakinah eh, Sakina. dan sebagainya ya sakinah itu kalau dalam agama Hindu juga ada sukana namanya iya dan... ya, kalau kesukana ada iya kalau kita sakinah kalau di Hindu beda, sukana beda ya sama ob, ob, aja ya. nah jadi keluarga yang tenang Ya, damai, adame, tapi dilandasi, tadi kata Payor itu dilandasi akidah, syariah dan akhlak ya, makanya itu dalam Islam itu harus akhidah, kalau nikah itu udah boleh bagaimana bisa, yang satu akan membawa ke utara, yang satu ke selatan jadi harus satu akhidah ya, itulah untuk membina keluarga yang sesuatu, keluarga yang ayem tentrem Ya. Hmm, jadi damai, sejahtera, mm. suami santun pada istri, istri juga sopan. Kemudian mm. didengar oleh anak-anak, ya. anak-anak juga baik-baik, mm. ya. Nah, itu keluarga yang sakinah itu. Baik. Ya tentu rezekinya juga baik, mapan, ya. Baik, kita jeda dulu, kita akan dengarkan musik ya. Musik dari grup Az Zahra. Judulnya apa yang pertama ini? Nurul Mustofa. Pemirsa, kita ikuti yang berikut ini dari Az Zahra. Masih setia bersama kami dalam program dakwah agama Islam yang insya Allah memberikan banyak sekali tambahan pengetahuan dan awasan tentang keagamaan kita, yakni Islam yang kita yakini adalah sebagai agama Allah Subhanahu Wataala dan tentunya bisa menambah kualitas kiamat kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Tadi sudah banyak dibahas tentang masalah keluarga sakitnya bersama narasumber kita Ustaz Nandi Naksabandi MA yang ada tiga apa wassalam. Kau nabil ma'aruf, ya. tafsirannya ada tiga bentuk yaitu kaulum bil ma'aruf, nafaqotun bil ma'aruf, dan yang terakhir itu tarbiatun, tarbiatun bil ma'aruf ya. yang belum banyak disinggung nih. Sultan ya. Jadi kewajiban suami itu terhadap keluarga itu yang ketiga adalah tarbiatun bil ma'aruf. Hmm. Tarbiat itu mendidik. Tentu beda ya antara mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar itu eh, namanya transfer of knowledge, artinya hanya memberikan pengetahuan tapi kalau mendidik itulah memberi contoh, memberi contoh yang baik, insyaallah kalau suami memberi contoh yang baik, ya kepada keluarga, kepada istri dan kepada anak itu akan membentuk keluarga yang yang saktina. Jadi jangan uh, apa, bagaimana mengharap hanya anak ingin baik, istri akan baik, tapi suami ya Ng ngocok kartu melulu, mm -mm. ya, atau e, ngomongnya kasar, berperilaku kasar kepada istri. Ya? Nah, seyogianya kalau suami bisa baca Quran, istri belum bisa baca Quran, mm, ya, dindingnya. ayo ngaji, Bismillahirrahmanirrahim ngaji, ya. Jadi istri itu diajarin ngaji, ya? atau istri diajak pengajian-pengajian kemana, mm -mm. ya. Kalau tidak bisa mendidik, ya diajak, ya? atau ada Uh, disuruh tuh bu ada pengajian tiap-tiap hari Sabtu atau tiap-tiap hari Ahad tuh mm -hmm. sana ya. Nah jadi pentingnya pendidikan itu utamanya adalah keteladanan, yeah. ya, keteladanan dari mm -hmm. suami. Insya Allah tuh nanti istri akan mengikut mm -hmm. ya. So, istri itu kadang-kadang rela berkorban, Betul. Ya, rela mm -hmm. berkorban, punya kalung, punya giwang rela dijual asal suami. Misalnya untuk modal suami itu, itu rela itu. Betul. Ya. Nah. Tapi jangan sampai begini, ya lagi susah dengan isteri yang tua, maju aja dikit kawin lagi. Nah, ah. itu, itu Ah, sudah gelang sama kalung istri dijual buat kawin lagi ya. Kacau tu masih. Eh, panas <pernah> awal. Baik <tis> kita ini aja kesempatan di ibu ya untuk bertanya ya. Silakan ibu-ibu ya. Naiknya pakai ya bu. Berdiri apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu Ceramawati Mawardi. Ibu siapa? Ceramah Oh sering terama di rumahnya ini ya. Ya. Dari pengajian Al Iman Harapan Baru Kasih. Mm -hmm. Saya ingin bertanyakan kepada pak ustadz. Saya sudah berusaha. Bagaimana cara untuk mengajak Anak rajin mengaji dan sholat. Padahal saya sudah berusaha. Bang, Anaknya anak usia lalu... berapa aja Bu? Anaknya sudah dewasa, hmm. ya tapi masih malas-malasan sholat oh, dan mengaji. Terutama mengaji. Ya kalau sholat ada sekali-sekali. Oh masukin. Ibu suka jeler? Nah, ya karena sudah besar, cuma <laughs> dibilangin dan usaha dan nabi contoh. Oke okay, nah. baik. Ya Terima kasih. Terima pemirsa. kasih. Ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pemirsa yang mau bergabung juga. Salamualaikum. Ya. Salamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik. Dengan ibu siapa dari mana, ibu? Dari ibu Rina dari Bandung. Ya. Silahkan ibu Rina. Uh, assalamualaikum pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanyakan tentang kerjasakina. Mm -hmm. Uh, saya perkahwinan 17 tahun mm -hmm. Tidak punya anak mm -hmm. Karena mungkin saya tidak punya anak mm -hmm. Ibu tahun yang lalu Saya punya anak dari wanita lain mm -hmm. Saya sudah terima Tapi saya nah. berlainan agama Soalnya saya tidak mau mengawininya uh, setelah itu, Ibu Rina maaf tadi ada yang tidak jelas Jadi saya susah untuk menangkapnya Berbeda agama dengan perempuan yang Oh, ya, mau nikah lagi tapi berbeda agama. Iya, jadi tidak menikah, hmm. anaknya dibawa sama perempuan itu. Saya hmm. sudah terima kita kirim biaya setiap bulannya. Hmm. Saya pikir suami saya sudah tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Baru-baru hmm. ini ketahuan lagi hmm. dengan wanita lain lagi. Apakah saya harus terus bertahan hmm. atau baik-baik? Apakah saya? Iya. Ibu Rina, ya, mungkin sudah cukup, nggak apa-apa, kita sudah bisa menangkap, ya, mungkin doa kita, semoga bersabar saja ya, nanti akan dijawab oleh Ustaz Assalamualaikum Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar ya? Iya, apa kabar? Ya, baik, Padi... sehat, Pak Amar juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, silakan, silahkan. Singkat saja saya, ya, karena boleh. mau habis waktunya. Oh iya, tahu <tunyata> <tunyata> <Aul tunyata> aja, aja Pak Amar. Iya. Si penutup ini, Assalamualaikum Pak Nandi Waalaikumsalam Luar biasa humornya pagi ini <laughs> Gritik, menghidupkan semangat uh, Untuk mendengarkannya hmm. Sekian ini saya cuman sedikit uh, Dalam hal kehidupan ini Saya melihat uh, Di akar rumput Jodoh itu seolah-olah ditentukan gitu Mm -hmm. Seolah-olah pada itu kan pilihan Asul pun mengatakan dramatisnya kan pilihlah uh, dengan uh, yang Papa Nadi katakan tadi. Ya, agamanya. Pasti, uh, agamanya so, tapi agamanya ditekankan. Tetapi pada akikatnya di kerumput banyak mengatakan ah itu dah jodohnya gitu. Seolah-olah menentukan jodoh, padahal itu kan pilihan. Gimana untuk menyikapi ini, untuk okay. menyelesaikan ini supaya pemilih istri atau suami itu. Seperti yang dikatakan Rasul, dan ya. olah ah itu dah jodohnya itu, ya. gitu dan seolahlah Allah yang menentukan jodohnya itu dia dengan itu, oh, kepolan dengan kepolan ya. gitu. Okay. Jadi apapun diterima gitu. Padahal okay. itu kan harus dipilih sebelumnya. Baik. Jadi jangan misal di kemudian harusnya misal di depan gitu. Makan Penandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz Nandi dari Ibu Ceramah aja hmm. dulu deh. Ya. Uh, jadi kalau untuk sholat bu ya itu harus dari kecil memang harus dari kecil. Ibarat pohon condong ke jalan, jadi kalau masih kecil gampang dibelokan. Tapi kalau sudah sudah tua tuh pohon harus digergaji kan. Nah. Oleh sebab itu mendidik anak sholat harus kecil dan juga harus dipaksa. Pendidikan itu dipaksa karena untuk merubah sikap, merubah perilaku ya. Seperti untuk membaca untuk sekolah itu dipaksa anak itu. Contohnya Rasulullah. Rasulullah kan pernah berada di Gua Hiro. Uh -uh. Kata Malaikat Jibril, ikro ya Muhammad. Oh, iya. Baca. Atau sekolah bahasa kitanya. Kata Nabi, saya tidak pandai membaca. Ma'anabi Qari'in. Saya bukan tidak pandai membaca. Maju kan Malaikat Jibril, baca Muhammad. Ma'anabi Qari'in. Saya tidak pandai membaca. Akhirnya Nabi Muhammad dekat. Ikro ya Muhammad. Ma'anabi Qari'in. Akhirnya. Diberi contoh, ikro bismirobi Nah, gitu juga kepada anak Baca kamu Baca Baca Baca nah, jadi, Terus diberi contoh oleh kita Ayo Ini budi Ini wati Gitu kan Ini ceramah wati ya. Jadi itu Jadi ajak itu anak Baca Ayo baca Karena Kalau bapaknya enggak mau enggak mau ngajarin Ibu ya, ya pasti ibu Ibu Baca Ayo ngaji Bak patah, -ba bapak ba patah, -ba bapa -ba -ba, lam domah lu, bapa -ba lu. Ya. Itu, bapak domah bu, tak patah, tak buta, bapa lu buta. Jadi kalau ngajar itu memang dipaksa. Belajar solat itu dipaksa, karena untuk betul. merubah sikap dan harus terus, ya. Continue, dan juga, ya. ibu, ya mohon maaf, anak kita itu tidak usah sering-sering solat, -sering tidak usah, ya gak usah terlalu sering, 5 ya, kali aja dan Jumatan juga cukup seminggu sekali ya jadi jangan tiap hari Jumatan jangan ya seminggu sekali saja itu anak suruh Jumatan ya dan disini anak kita malas sholat subuh gak usah banyak-banyak, cukup 2 orang aja ya. nah itu Ibu Ceramahwati ya apalagi Ibu Ceramahwati jadi jangan ceramah kemana-mana ceramahin dulu anak kita ya. oke okay. Ibu Rina di Bandung punya problem yang ya. ini mungkin juga mewakili dari sekian banyak Jadi beliau tidak punya anak karena sudah sekian lama menikah Akhirnya suaminya punya hubungan dengan wanita lain Tapi tidak menikah karena beda agama Tapi rupanya itu berlanjut lagi ya. dengan yang lain Ini Pertama bagaimana? saya merasa miris ya Turut prihati, Betul, saat... turut bersedih hmm. ya Dengan keadaan Ibu Rina di Bandung Tapi saya berdoa ya, Mudah-mudahan Allah Menguatkan iman burina amin, ya dan memberikan amin, amin. kesabaran Ya hmm. tentu ya Allah menguji itu karena ada imannya burinanya Betul. Allah menguji seperti itu karena ingin tahu mana loyang, mana emas kan Kalau hmm. yang emas harus diuji hmm. Tidak semata-mata Allah menguji seseorang kecuali untuk mengangkat derajatnya. Amin insyaallah. Hmm. Nah ini Bu Rina ya hmm. satu hati ya. Tugas harus berdoa. bertahan atau bagaimana, ya, harus berdoa sabar. Hmm. Tapi nanti ada fa tu hakama min ahli wa min ahli Jadi hmm. coba bicarakan dengan pihak keluarga. Yeah. Siapa yang kira-kira bisa uh, dianggap berwibawa? kepada suami kita itu untuk nah, kemudian juga siapa wakil dari ibu, siapa suruh bicara bagaimana, untuk membaikan keluarga itu nanti bagaimana putusan dari utusan, kan tentu seorang ibu punya ada apa pamannya, apa kakaknya. Nanti dari sana juga ada kakaknya atau ada pamannya yang kira-kira beribawa untuk memberikan nasihat kepada. Ya. Nah itu ketemu. Melibatkan. Ya. Tapi jangan hatuan. melibatkan orang yang salah uh -huh. nanti. Pak Tuha Kamamin Ahliwa kalau nih. Jadi ada Hakam. Hakam itu bukan Hakim. Uh -huh. Artinya uh, penengah, uh -huh. ya, nah, untuk menyelesaikan itu. Ya. Tapi ibu saya sarankan juga ya uh, banyak puasa, senin, kemis, uh -huh. ya. banyak. Lebih, tahajud, lebih kuat, Insyaallah suami untuk mengembalikan hati suami. Ya. Baik, ya Allah. Yang terakhir ya Pak Ammar ini. Pak Ammar ini tegas sekali Yodohnya Pak. Amar harus dipilih nah, gini, bukan. Pada suatu hari di zaman Rasulullah ada orang dinikahkan oleh ayahnya hmm. dengan pihak yang tidak senang anaknya. Ya. Ya. Jadi ngadu tuh si anak kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya dinikahkan oleh ayah saya dengan seorang yang saya tidak suka. Nabi membatalkan pernikahannya. Hmm. Batal tapi kata anak itu. Ya Rasulullah, biarlah saya untuk menyenangkan hati saya. Tapi ini menjadi pelajaran bagi orang-orang di kemudian hari. Hmm. Jangan menikahkan seseorang yang tidak suka. Iya. Ya. Baik, terima kasih Sultan Nandi, waktu sudah habis. Insya Allah kita ketemu lagi dan mudah-mudahan ini, uh, sekalipun tiga poin, tapi ini bekal yang luar biasa buat kita. Bagaimana cara kita bisa berhadapan dengan keluarga supaya keluarga kita, Insya Allah menuju sakinah. Sultan so, terima kasih dan Azahra terima kasih atas musik-musiknya. Dan ibu terima kasih dari Aliman semoga imannya tetap istiqomah ya. Nah pemirsa dimanapun anda untuk mencapai tujuan tertentu yang kita harapkan juga tentunya sesuai dengan harapan Allah maka tidak semudah yang kita bayangkan ada usaha di balik semua itu ada kerja keras di balik semua itu Men, dan kelas, tentunya kelas. Uh, ada perjuangan diantara kita semua sebagai anggota keluarga Ketika terutama kelas. ayah dan ibu terutama orang tua untuk bisa mengarahkan keluarganya menuju keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Yang penting kuncinya adalah sabar dan ikhlas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Hillaf qawiamanillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.